Kita yaitu naifun, ada yang membacanya dengan mensukunkan, naifun, dan ada yang dengan mengkasrokan, plus tasdid, naifun. Apa? Kalau di kitab kita ini, dibaca naifun. Kalau dalam kitab yang lain, seperti kitab An-Nahu Al-Muyassar yang dua jilid, dia dibaca dengan nayyifun, dengan mengkasrohkan yaknya dan ada tasdidnya. Maksudnya nanti kalau misalkan ada mungkin di tempat lain kalian baca dengan nayyifun, memang ada yang membaca seperti itu gitu. Naifun itu fungsinya tadullu naifun alal a'dadi bainal iqdaini. Naifun ini adalah termasuk dari kinaya adat. Ya. Kinaya tul adat itu adalah kita ingin menunjukkan terhadap sebuah bilangan. Namun tidak kita tentukan berapa jumlah bilangan pastinya. gitu nah, Salah satunya nanti menggunakan naifun. Nefon ini menunjukkan kepada bilangan-bilangan. Tapi di antara dua akad. Af'alul ukud. Ingatlah kita punya Af'alul ukud. Dari sepuluh. Dua puluh. Ishruna. Salasuna. Arbauna. khomsuna, Situna. Sab'una. Samanuna. Kita punya bilangan ukud di situ. Paham. Jadi, naifon ini adalah bilangan yang menunjukkan bilangan di antara dua lafat ukud. Ai bainal isrina wa thalathina antara 20 ke 30 atau antara 30 ke 40 atau antara 40 ke 50. Kalau lebih jelasnya begini. Naifun ini untuk menunjukkan bilangan yang berada di atas bilangan lafad ukut ke ukut setelahnya. Kalau contoh kita kan. Zurtu Naifan wa Ishrina Madinatan. Saya telah mengunjungi Naif dan 20 kota. Berarti di sini disebutkan 20, kan? Berarti setelah 20 itu adalah 30. Paham? Berarti naifun itu dari 21 sampai ke 29. Naifun itu... Kalau disebutkan nanti lafad ukutnya... Naifun itu bilangan 1 sampai bilangan 9. Namun pastinya berapa? Tidak ditentukan. Ya, naifun itu yang kalau disebutkan 20 berarti afad ukut setelahnya berarti 30. Berarti kalau 20 gandengannya dia berarti antara 21 sampai 29 namun enggak sampai 30. Kalau yang disebutkan misalkan wasalatsina madinatan misalkan dan 30 kota berarti di situ naifunnya di situ dari 31 ke 39 karena menuju ke 40. Faham? itu fungsinya naifun untuk menunjukkan bilangan yang terletak diantara dua lafat akad cuman dia gak sampai ke akad berikutnya af'alul ukut berikutnya gak sampai 20 gak sampai 30 paling banyak 29 berarti kalau kita terjemahkan ya zurtu naifun wa ishrina bani madinatan saya telah mengunjungi 20, sekitar 21 sampai 29 kota Enggak sampai 30 Pastinya berapa? Pokoknya antara itu Pokoknya saya telah mengunjungi Sekitar 21 sampai 29 kota Hah, Ini fungsinya Neifun Kalau bidon kan dari Berapa? 3 ke 9 Kalau Neifun itu 1 ke 9 Itu perbedaannya Cuman kalau bid'un itu terletak bebas. Mufrad ya bisa, murakkab ya bisa, ma'tuf bisa. Kalau naifun ini hanya terletak di af'alul ukut saja. Itu perbedaannya. Kalau bid'un kan qaraatu bid'a kutubin, bisa. Dia mufrad. Paham? Tapi kalau naifun itu nggak bisa. Dia itu harus terletak di antara lafad ukut ke lafad ukut berikutnya. Jadi kalau di sini disebutkan 20 berarti yang ingin dituju tuh perjalanan ke lafad ukut yang ke 30. Kalau disebutkan 30 berarti yang diinginkan di situ adalah yang menuju ke 40. Nah naifunnya itu menunjukkan angka 1 sampai angka 9 paling banyak. Cuman nggak dipastikan berapa pastinya entah 31... 35, 37 atau 39 enggak ditentukan. Cuman berkisaran antara itulah. Saya sudah mengunjungi sekitar 21 paling banyaknya 29 kota gitu. Sampai sini, Pak? Terus lihat, neifun ini selalu, ini diperhatikan ya, dicatat ini kaidahnya. Neifun ini selalu datang dengan satu bentuk, baik makdutnya muzakar atau baik makdutnya muannas. Ya, beda dengan bidun ya. Bidun itu ada lafadz muzakarnya, ada lafadz Mu'annasnya. kalau naifun itu hanya punya satu lafat ma'adudnya mu'annas ya naifun, ma'adudnya mu'zakar ya naifun coba kawan tulis nanti Lihat, tadi anak katakan Naifun itu lafadznya cuman satu. Paham? Maqdudnya muzakkar ya lafadznya satu, maqdudnya eh maqdudnya muannasnya ya juga cuman satu. Paham? Ingat ya, kinayatul adat nanti tetap punya maqdud gitu, tetap punya tamyiz. Paham? Tetap punya tamyiz. Sekarang kita lihat contoh. Hafiz tu neivan wa isrinya kosisdatan. Ya, saya telah menghafal sekitar 21 sampai 29 kosisda. Maqdudnya di sini adalah kosisdatan. Ya, makdutnya di sini adalah kosisdatan. Naifun tetap dengan lafad itu. Ya tetap naifun, bukan naifatan. Tetap dengan lafad muzakarnya. Tetap dengan satu lafad. Atau contoh tadi. Zurtu naifan wa ishrina madinatan. Tetap juga bacanya naif. Padahal madina sama mu'an mu'annas. Atau nanti naif ini. Ma'dudnya ma mu'zakar pun dia tetap dibaca naifun. Seperti. Korotu salasina bahsan wa naifan. Sengaja anak akhirkan naifannya itu. Ya. Bahsan di sini sebagai ma'dudnya. Ma ya. Bahsan sebagai ma'dudnya. Ma Paham? Ma'dudnya ma mu'zakar. Naifan tetap mu'zakar. Ma'dudnya ma mu'annas. Naifun tetap muzakar. Ingat keadaannya, naif itu cuma punya satu lafadz Berbeda dengan bidun. Kalau bidun, kalau makdutnya muannas dia bidun, kalau makdutnya muzakar dia bid atun. Tapi kalau naifun itu tidak punya lafadz lain kecuali hanya satu. Makdutnya muannas, ya tetap itu lafadznya. Makdutnya muzakar, ya tetap itu juga lafadznya. Paham ini. Kemudian, lihat ya. Posisi naifun. Posisi naifun nanti, ingat koedahannya, bisa terletak di awal dan bisa diakhirkan. Kalau contoh yang di atas, korok tu naifan wa ishrina kosidatan Eh hafiz ya, hafiz naifan, naifan nanti sebagai mafulbi, robnya tergantung amilnya nanti. Naifan sebagai mafulbi dari hafizoh. Hafizdu naifan wa ishrina kosisdatan. Di sini naif didahulukan. Atau contoh di kitab kita zurtu naifan, naifan sebagai mafulbinya di sini. Wa ishrina madinatan. Ya, naifnya juga didahulu, didahulukan. Kalau contoh yang terakhir qara'tu salatsina bahsan wa naifan di sini contohnya adalah naifnya di akhir diakhirkan. Paham? Itu juga boleh. Jadi naifun itu boleh diawalkan dan naifun boleh diakhirkan daripada ma'dud. Paham? Berarti tadi kalau di atas itu, hafiz itu, ishrina kosidatan wa naifan, itu boleh. Atau zurtu, ishrina madinatan wa naifan, juga boleh. Atau kalau kalian balik yang di bawah tadi, korotu naifan wasalasina bahsan, juga boleh. Itulah naif. Dia terletak di antara lafad ukud. Kalau disebutkan 20. Berarti u lafad ukud ke 30 yang dituju Cuman paling banyaknya 2, 9. 1 sampai 9. Namun terletak di antara lafad ukud. Berarti kalau. Korotu salasina bahasan. Wanaifan. Berarti saya telah membaca. 30 sekian pembahasan. Ya Bahasan itu kan sebuah perkara yang dibahas. Saya telah membaca sekitar 30 sekian. Namun enggak sampai 40 ya. Dari 31 sampai 39 paling banyak. Pembahasan telah saya baca. Kalau misalkan kita ganti korok tu. Khomsina. Neifan wa khomsina. Bahasan berarti saya telah membaca 50 sekian pembahasan. Pembahasan paling sedikit 51, paling banyak 59. Pastinya berapa? Dilihat nanti pada hakikat perkaranya. Pokoknya tidak sampai 60. Lebih dari 50 tapi tidak sampai 60. Itulah Naifun. Ingat koedahnya? Eropnya naifun Itu tergantung dengan amilnya Paham? Kalau amilnya menuntut harus jadi mafulbi Jadi mafulbi Kalau amilnya menuntut harus jadi yang lain Jadi yang lain, terserah Dan naifun hanya punya satu bentuk Paham? Hanya punya satu bentuk saja Tidak datang dengan dua bentuk Lafadnya cuma satu berbeda dengan bid'un atau bid'atun. Kemudian naifun itu bisa diletakkan di awal dan bisa diletakkan di akhir. Kita lanjutkan. Kam. Kam tanqosimu ila kismin. Kam ini terbagi menjadi dua bagian. Ini perhatikan ya. Ini panjang agak panjang pembahasan masalah kam ini. Ada kam al-istifahamiya dan ada kam al-khobariya. Kalau dibacanya nanti kam al-istifahamiyatu. Al Bukan kam al-istifahamiyati. Kenapa? Nanti dianggap sebagai naat? Kam itu dianggap ma'rifat, al-istifhamia dianggap juga ma'rifat dan sama-sama jenisnya. Kam ma'rifat muannas, al-istifhamia juga dianggap muannas. Makanya kalau dibaca kam al-istifhamiatu atau kam al-khobariatu bukan ti. Karena ini dianggap sebagai na'at jenis dan ma'rifat nakirohnya sama. Yang pertama kam al-istifhamia Lihat, kata beliau di sini definisinya ya, nanti Anda tambahkan definisi yang lain. Mayus alubiha an adadin ghairi ma'rufin. Kam istifhamia itu adalah perkara sesuatu yang digunakan untuk bertanya dengannya tentang bilangan yang belum ma'ruf, belum jelas, belum diketahui kejelasannya. Itu kam istifhamia. Kalau bahasa lainnya seperti ini, lihat. Kam, ini dinamakan dengan ismu kinayatin, isim kinaya. Ingat ya, anak katakan isim ya, anak enggak katakan huruf. Kam istifhamia ini namanya ismu kinaya. Dia adalah isim. Paham? Artinya kalau dia isim nanti, berarti nanti dia bisa punya e-rob di dalam jumlah. Kalau dia kita sepakati adalah isim, berarti nanti dia punya ikrob ini. Kedudukannya nanti ada dalam jumlah. gitu. Mabaniun ala sukuni. Yang mabni di atas sukun. Ya, jadi ingat, kam, kalau di ikrob nanti. Ismu kinayatin mabaniun ala sukuni. Ya, kam adalah isim kinaya. Tentang bilangan. Yang mabniun ala sukun. Yang dia mabni di atas sukun. Fungsinya. Digunakan untuk bertanya. Tentang bilangan yang tidak jelas. Ada dua poinnya. Tidak jelas dari sisi jenisnya atau tidak jelas dari sisi ukurannya. Kam istifhamia. Tadi kan di buku kita lihat dikatakan mayus alubiha an adadin ghairi ma'rufin. Kam istifhamia ini adalah sesuatu atau sebuah isim yang digunakan untuk bertanya dengannya an anadadin tentang bilangan yang tidak jelas. Nah, Gairu Ma'rufin ma di sini, tidak jelas dari sisi jenisnya Atau ukurannya, mikdarnya? Ada dua yang ditanyakan nanti. Bilangan itu tidak jelas tentang jenisnya bagaimana? Atau bilangan itu tidak jelas tentang bilangannya bagaimana, ukurannya bagaimana? Bila jenisnya jelas tapi ukurannya tidak jelas. Atau ukurannya jelas namun jenisnya tidak jelas. Inilah kam al istifhamiyah adalah sesuatu isim yang digunakan untuk bertanya ingat digunakan untuk bertanya tentang bilangan sebuah perkara yang belum jelas dari sisi apa enggak jelasnya dari sisi bisa jadi karena jenisnya enggak jelas makanya ditanyakan bagaimana jenisnya ini atau bisa jadi yang ditanyakan itu adalah ukurannya yang tidak jelas. Mikdarnya. Berapa ukurannya yang tidak jelas ini? Ditanyakanlah ke sana. ah itu dengan menggunakan kam al-istifhamiyyatuh. Paham definisinya? ya Mayus ala. Ada sebuah kata atau sebuah isim. Yang digunakan bertanya dengannya an-adadin tentang bilangan yang tidak jelas dari sisi apanya, dari sisi jenisnya bilangan itu nggak jelas atau dari sisi ukurannya bilangan itu nggak jelas. Watahtaju ila jawabin dan kam istifhamia ini membutuhkan kepada jawaban. membutuhkan jawabannya Ini diperhatikan, ini tambahan dari anak, lihat. Dia membutuhkan jawaban. Ingat, koedahnya, koedahnya ingat. Jawaban yang datang ini yang menjelaskan tentang bilangan yang tidak jelas sebelumnya. Jadi kalau kalian ditanyakan tentang bilangan yang tidak jelas, maka kalian harus datangkan jawaban yang menjelaskan bilangan itu. Entah jenisnya yang tidak jelas atau ukuran bilangan itu yang tidak jelas, Jawaban itu harus menjelaskan itu, jangan sampai kalian datangkan jawaban yang jawabannya ternyata nggak jelas gitu, paham? Misalkan kalian ditanya berapa harga pulpen ini kamu beli, maka kamu harus sebutkan harganya saya beli delapan ribu misalkan, jelas. Ukurannya tadi ditanyakan kan, berapa ukuran harganya ketika dibeli? maka kalau kamu jawab, kamu jawab harus dengan lafal yang jelas. Harganya 8.000. Pulpen yang kamu beli ini jenisnya apa? Misalkan, maka kalian harus sebutkan tentang jenisnya, bilangan yang jenisnya tadi harus jelas. Yang saya beli adalah pulpen merek ini misalkan, merek merek Pilot. Jadi jawaban itulah yang menjelaskan tentang bilangan yang ditanyakan. Sekarang kita lihat. Kam junaikan in ma'aka. Ada berapa pohonka. Junaikan ini nama mata uang ya. Yang bersamamu. Paham? Maka kalau kita ingin menjawab. Nanti misalkan kita memiliki sekitar 15 pohon ya berarti mai ya mai bersamaku Khomsata ashar junaihan saya bersamaku 15 pound 15 junaihan jelas bilangannya kan kan ditanya berapa pound bersamamu kamu punya berapa pound berapa junaihan yang kamu punya Berarti bilangannya yang ditanyakan, kan? Paham? Dia nanya berapa pound yang kamu punya. Yang ditanyakan ini jenis atau ukuran? Hah? Yang ditanyakan, kan ditanya berapa pound yang kamu punya. Ya. Yang ada bersamamu itu berapa pound. Nah, kalau kita lihat konteksnya. Ini kan ada bilang. itu Ya. Ma'i. Khom sata asyara Bersamaku ada 15 paun. Jelas kan? Bilangannya langsung jelas. Makanya dikatakan, Kam istifahmiya ini butuh jawaban. Dan jawabannya itu harus menjelaskan tentang bilangan yang tidak jelas tadi. Baik ukurannya atau jenisnya. Di sini watamiz wa yakunu dan mansuban. Tamiznya kata beliau itu selalu dalam keadaan mufrad mansub. Mufrad mansub. Ya junayhan mufrad mansub. Lihat ya. Tadi sudah anak katakan dia ini ismu kinayah. Isim kinayah, isim kalau dia isim, ingat koedahnya, pasti kam ini punya ikrob di dalam jumlah. Ya. Kalau dia adalah isim, maka pasti kam ini punya ikrob di dalam jumlah. Sekarang kita ingin membahas tentang i'rabnya e kam. I'rabnya e kam, kam istifhamiyah itu sesuai dengan apa yang dia tanyakan. Sesuatu yang dia tanyakan itu berbentuk apa? Apabila yang ditanyakan itu adalah berbentuk maf'ul mutlak, maka kam istifhamiyah di sini i'rabnya e nanti fi mahalli nasbin maf'ulun mutlakin. Faham? Ingat tadi saya dulu anak katakan kan? Ismu kinayatin mabniun 'alas sukun. Kalau dia mabni berarti i'rabnya nanti menggunakan fi mahalli. Karena maf'ul mutlak itu nasab berarti fi mahalli nasbin sebagai maf'ulun mutlak. Contoh Kam tawafan tufta Berapa tawafkah engkau telah melakukan tawaf? Tawafan ini masdar yang muncul setelah fiilnya. Tawafan yatufu tawafan. Berarti kalau dia muncul bersama dengan lafad fiilnya. Dia adalah mafulun mutlak. Karena yang ditanyakan adalah maful mutlak tawafan. Maka kam di sini nanti sebagai fi Fimahallin nasbin mafulun mutlaki Tawafannya sebagai apa? Tawafannya sebagai apa nanti? Sebagai tamiznya Mufrod Mansub Kam adalah ismu kinaya Dia isim, kalau dia isim berarti nanti dia punya Ikrob Ya kalau dia isim berarti dia punya i'rob. Dan dia dikatakan isim mabni. Mabniun ala sukuni. Sehingga kalau di i'rob nanti harus menggunakan fi mahalli. Kok pakai fi mahalli? Karena isim mabni. Semua isim mabni kalau di i'rob menggunakan fi mahalli. Jadi kalau yang ditanyakan maf'ul mutlak. Berarti kamnya di situ fi mahalli nasbin maf'ulu mutlakin. Kam tawafan tuftah. Berapa tawafkah engkau telah lakukan? Ini berarti yang ditanya adalah mikdarnya ya. Bilangan tapi yang belum jelas itu tentang ukurannya. Ya. Mikdarnya berapa kali itu? Berapa kali bilangan itu dia lakukan? Paham? Tawafah yatufu tawafan. Maf'ul mutlak. Masdar muncul setelah lafadz fiilnya. Berarti kam di sini fi mahali nasbin mafulun mutlakin. Tawafan berarti nanti dia adalah tamizun, Mansubun bila fat Dia sebagai tam tamiz. Tufta tufta nanti dari tawaf fi madi mabniun ala suku ni. Watau domiru rofin mutasilun mabniun ala alfatni fi mahar rofin fa'ilun. terus dulu situ kalian tulis sendiri apabila yang ditanyakan adalah maf'ulun bi maka i'rabnya nanti fi mahallin nasbin maf'ulun bi kalau yang ditanyakan adalah maf'ulun bi maka kamnya nanti fi mahallin nasbin maf'ulun bi Contohnya kam kolaman istaroida ya kam kolaman istaroida aslinya nanti istaroid itu kolaman saya telah membeli sebuah pena berarti kolaman di sini sebagai mafulun bi dari istaroid fiilnya muta'addi. berarti kam Ismu kinayatin mabniyun ala sukuni fi mahalli nasbin maf'ulun bi. Qolaman ismun mansubun wa la matnasbihi al-fathatu al-zahiratu ala akhirih li'annahu ismul mufradi tamyizun. Sebagai tam Tamisnya kam. Kam di sini dianggap sebagai fi mahalli nasbin maf'ulun bi. Kenapa? Karena yang dia tanyakan itu adalah maf'ulun bi. Ingat koedahnya itu? Kam istifahamiya itu isim kinaya mabniun ala sukun. Artinya dia pasti punya ikrob di dalam jumlah. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik